Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih uh, Ada ustad atau ulama uh, Membicarakan untuk tadi uh, Masalah nama-nama Asmal Husna Masalah apa? Asmal Husna ya, uh, Ketika itu beliau menyarankan Jangan membacanya yang terlalu sering Atau beberapa hadis yang katanya uh, Memang saya mempercayainya 6 ribu saja tidak lebih Dan bahkan apa? 6000 kan ada beberapa belas atau yang lainnya tetapi beliau bicaranya saya hanya 6000-an sekian dan kalaupun membaca al- asmaul husna kemudian beberapa hadis-hadis seperti membaca surat al-muluk yang setiap kalau uh, malam hari itu katanya nanti akan mengakibatkan anarkis atau sesuatu yang uh, yang sekarang ini dikaitkan dengan teror teroris teror seperti itu. Mohon sebelumnya kalau memang ada pandangan seperti itu bagaimana? Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya banyak ustaz bingung nih, Ustaz keblinger Baca asma'ul khusnah kebanyakan nanti Baca Allahumma Malikal Mulki jadi teroris Ini kok idahnya dari mana Sudahlah Jangan berguru sama orang-orang seperti itu Dan tidak boleh didengar Baca ayat sebanyak-banyaknya Diulang sebanyak-banyaknya Jadi teroris Asma'ul khusnah Baca asma'ul khusnah sebanyak-banyaknya Baca zikir sebanyak-banyaknya Baca salawat sebanyak-banyaknya Gak ada batasan seribu, dua ribu, enggak. Sepuluh ribu, tiga puluh ribu. Lima puluh ribu kayak sayidah. Rabi'ah Adawiyah baca salawat lima puluh ribu kali. Oh, selam sehari. Hidupnya hanya untuk salat ke Rasulullah. Enggak, enggak ada begitu. Wah, ini bahaya ini masalah-masalah. Jangan banyak-banyak baca ini, nanti baca itu. Kamu jadi teroris. Ini ini anak pondok teroris. semua Allahumma malikal mulki tu'til mulka mantasha'u. Kamu cari kerajaannya. Kamu baca ayat kok. Tidak, tidak ada itu. Tidak benarkan semacam itu. Baca sebanyak banyaknya. Asmaul Husna, masyaallah indah. Bahkan menjadi sebab dikabul doa dengan membaca Asmaul Husna. Dengan direnungi makna maknanya. Bertafakur tentang keagungan Allah, keagungan ciptaan Allah untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahuwataala. Kalau boleh, Khalik, Khalikul Kawn menciptakan semesta. Rozak, memberi rezeki lihat semuanya. Ingat Allah, ingat Allah ini membuahkan keagungan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan mempermudah kita bersyukur kemudian di situlah akan muncul satu ibadah yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alim bisawab